Arumania nah, sekali lagi Terima kasih Arumania Terima kasih Arumania Terima kasih Mama muda Terima kasih Mama muda uh, cantik banget kamu ah, terima kasih matur-matur Andrian Bang Sodik terima kasih uh, Max Pro rekan-rekan Arumania aromanis pemuda Arumania yang ada di Malaysia Dapat salam dari dulur-dulur semuanya. Panjenengan ambil gambarnya semuanya ya. Diambil gambarnya semuanya. Untuk rekan-rekan yang masih ada di negeri Malaysia ya. Mudah-mudahan yang ada di Malaysia, Rumania, pemuda-wong bersatu senantiasa disehatkan atas ridonya Allah, senantiasa diselamatkan atas ridonya Allah, datang selamat, pulang selamat, membawa rezeki minallah yang barokah semuanya. Mas Bro. Terima kasih, baik Semen sawang kalau Semen sawang si pojok kalau Sawangan Rena KDI Mo Natal Hvala.